السلام عليكم الحمد لله رب العالمين لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم وبعد يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقد قاته ولا تمتنا إلا وأنتم مسلمون إخواني وأخواتي في الدين رحمكم الله. Pada pagi hari ini kita akan uh, membedah buku tentang halalkah makanan Anda Sambil nanti kita berikan beberapa komentar terhadap buku ini uh, Secara keseluruhan buku ini lebih bersifat informatif Jadi banyak informasi-informasi yang disampaikan oleh pengarang buku ini kepada kita Tentang uh, berbagai konsumsi yang kita konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari hanya memang eh, melihat judulnya ini ada sesuatu yang kurang pas karena yang ditekankan hanya makanan, halalkah makanan anda padahal menyangkut masalah halal haram bukan hanya sebatas makanan termasuk ada kaitan dengan obat-obatan kaitan dengan apa, kosmetik itu kaitan luar bahkan hal-hal yang haram itu sudah sampai pada apa ini uh, waletin apa huh? dompet ini dompet ini juga sudah banyak yang berasal dari turunan babi tadi itu ya. yang tidak disebutkan di buku ini tadi juga bapak saya tunggu nyebutin gak ada bagian daripada embrio manusia yang dibuang itu daripada dibuang oleh mereka di Buat sedemikian rupa menjadi bagian daripada produksi yang nantinya kita makan, kita konsumsi itu. Ada juga kaitan dengan manusia. ya Ada kaitan dengan manusia. Yang juga tidak terungkap banyak di buku ini. Mungkin nanti akan lebih banyak kalau kita tanyakan oleh beliau. Yang kemudian yang perlu juga ditanyakan kepada uh, wakil daripada Elkom MUI. Karena dari internet kita dapatkan dari 20 ribu lebih produk di Indonesia itu yang mendapat sertifikat halal itu baru sekitar 10% saya dengar langsung dari Profesor Dr. Dimchang Sudin sebagai Ketua MUI dan kemudian sekaligus Ketua Muhammadiyah bahwa LPPOM MUI itu hanya mencapai 12% dari seluruh produk yang ada di Indonesia dan itu sangat kecil sekali jumlahnya kalau dibanding dengan 88% yang belum mendapatkan sertifikasi halal itu Nabar kalau fikom jadi segi judul buku ini kurang pas. Sementara di dalamnya itu banyak hal yang juga berkaitan dengan apa yang kosmetik dan sebagainya, sehingga itu tidak tercakup dalam kategori makanan. Ya. E, saya tidak kenal siapa pengarang buku ini, tetapi e, beliau berusaha untuk menampilkan buku ini dari tinjauan Islam. Nah, sementara kita lihat pada alaman yang apa ini eh, apa tanda sebelum 9 itu, sebelum nomor 1 itu ada ke arah nomor 9 itu tertulis fenomena yang tumbuh di masyarakat kemudian dimerujuknya dengan aspek fikih ya kalau kita lihat di sini eh, beliau melakukan apa uji lapangan dulu baru kemudian mencocokkan dengan ilmu fikih gitu. Sementara dalam kajian Islam yang diajarkan oleh para ulama, sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak dalam sebagai seorang ulama tabi'at tabi'in, la yuftil mufti, hina yufti, hatta ya aliman bil ather, bacin bil waqi. Tidak boleh seorang berfatwa kecuali dia faham tentang dalil dan faham tentang realitas. Sementara di kalangan kita di masyarakat kita ini sesuatu terjadi. Uh, Ya karena berlebihan ya Satu pihak faham tentang dalil tetapi tidak faham tentang realitas Ada yang faham tentang realitas Tapi kurang faham tentang dalil Dan ini kategori pengarang buku ini masuk dalam kategori yang itu Faham tentang realitas luar biasa Tapi berkaitan dengan dalil Tidak terlalu apa ini mendalam Bahkan kita temukan Dia mengeluarkan faktor yang sangat Berbahaya sekali ya, Fatwa yang kemudian Saya anggap ini uh, sesuatu yang berlebihan Hulu begitu Yaitu pada halaman 113 Coba kita lihat halaman 113